Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad, wa ala Muhammad. Buya, saya mohon maaf di luar tema Buya ya. Pertanyaannya kemarin ada salah seorang agen-agen travel umrah. Beliau sering sekali Syiar mengajak untuk umrah. Tetapi waktu itu ada yang bilang Pak Haji katanya. katanya awas kalau umroh dulu tapi enggak haji bisa kena dam atau denda disuruh nyembeli apa gitu. Nah di situ seorang tag, apa agent travel umroh itu ragu jadinya. Ini gimana sih sebenarnya hukumnya apa boleh enggak sih umroh dulu gitu. Tuh Bu ya. Terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum. Umroh wajib seumur hidup sekali Dan haji juga wajib seumur hidup sekali Umumnya dan memang kalau orang haji Pasti juga sudah umroh di dalamnya Kalau ada orang umroh di luar bulan haji Maka jatuhlah umroh wajib dan selesai Tidak ada denda kambing dan seterusnya Cuman mungkin ada orang ingin ngomong Masalah haji tamatuk kalau kamu haji umroh dulu di bulan haji namanya tamatuk istilah itu haji kan ada haji kiron, ada haji ifrot ada haji tamatuk haji tamatuk itu kalau kita datang ke Mekah sana di musim haji kemudian kita melakukan umroh dulu kita pakai baju ikhram di mikot ya lam lam kemudian masuk ke Mekah kita toaf, kemudian kita sa'i sa potong rambut kalau potong rambut itu berarti kita sudah umroh Kemudian setelah itu kita melaksanakan wak ibadah haji di saat waktu haji nanti waktu wukuf di arafah kita niat lah namanya ini tamatuk karena kita umrah dulu kemudian dipotong bisa enak-enak tamatuk itu antara umrah dengan haji kita boleh bersenang-senang bisa boleh kita apa-apa apa saja pakai baju, wawengan, potong rambut, menggauli istri, boleh semuanya namanya tamatuk enak jadi habis umrah Potong rambut, tahlul, tamatuk, nunggu. Itu bebas di saat menunggu. Karena ada enaknya di sini, kemudian dia. Waktu haji, mi, niatnya di dalam makkah, tidak balik ke mikotnya lam, lam maka dia kena potong, kena denda satu kambing. Karena itu, mungkin bahasanya saja yang ditangkap setengah-setengah. Kalau umroh dulu sebelum haji, nanti mulai kambing. Iya, namanya itu tamatuk waktu umroh di musim haji. Kalau umrohnya di luar musim haji, tidak ada masalah. Baik ini saja